Pada kali ini kami akan mewawancari Bapak Alwi Shihab Kita tahu Bapak Alwi Sihab pertama kali e, semakin dikenal luas oleh publik di Indonesia setelah menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia pada tahun 1999 hingga 2001 pada zaman e, almarhum Abdurrahman Wahid. Dan e, saat itu ketika kembali dari luar negeri Indonesia untuk e, memberikan sumbang pada bangsa, e, sempat disebut oleh Cak Nur sebagai mahkotanya e, cendikiawan muslim saat itu. Untuk lebih jelasnya tentu banyak cerita yang bisa kita gali dari Bapak Louis Sihab dan langsung saja kita mulai wawancara kami pada hari ini di Bincang Jalan kali ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak ini kesempatan yang berharga buat kami Pak karena akhirnya bisa wawancara Bapak dan eh, tadi sempat disampaikan juga Bapak semakin dikenal luas di publik Indonesia setelah eh, dipercaya oleh Bapak. Eh, Gus Dur Abdurrahman Wahid Untuk menjadi Menteri Luar Negeri yeah. uh, Pemilihan itu sendiri sebetulnya Juga bukan sesuatu yang Menjadi tradisi saat itu Karena apa? Karena di Kemelu itu kan Biasanya karir Pak saat itu ya uh, yeah, Sebelumnya yeah, yeah. Ali Al atas yang cukup lama Dan uh, dan memang Sebelumnya sempat ada Pak uh, Mukhtar uh, Dari luar juga uh, Yang uh, fokus untuk unclose Tapi Bapak kemudian muncul dari luar uh, Untuk menjadi Menteri Saat itu itu bagaimana ceritanya Pak? Uh, sebenarnya uh, Gus Dur memang uh, ada jalinan hubungan uh, perkawanan yang cukup lama <tuh> dan beliau sebenarnya menarik saya dari Amerika. Uh, memang hubungan kita itu sangat dekat tiap kali beliau ke Amerika, mampir di tempat saya, saya aturkan pertemuan, lecture dan sebagainya. dan Setiap kali saya ke Indonesia juga, saya selalu bersama. Itu setelah saya berada di Amerika. Sebelumnya di Kairo di Timur Tengah. Hubungan kita juga eh, baik dan erat. Sehingga eh, eh, Gus Dur sewaktu eh, setelah jatuhnya Pak Harto, eh, era reformasi waktu itu, beliau betul-betul mendambakan ada partai yang dibidani uh, oleh Nahdlatul Ulama. Jadi uh, beliau datang ke Amerika waktu itu uh, dan menyampaikan pada saya, mari kita sama-sama membangun partai, partai kebangkitan bangsa bersama dengan para kiai. Uh, dan tentu kita harapkan kontribusi uh, semuanya yang mempunyai uh, afiliasi dan ideologi na'adatul ulama yang notabene sebagai eh, organisasi yang memperjuangkan Islam yang moderat, Islam yang berada di tengah antara dua ekstrimitas, eh, Islam yang mengayomi eh, minoritas, dan Islam yang selama ini berkembang eh, cukup pesat di tanah air. Nah, Uh, saya tentu saja terpanggil dan saya tinggalkan Amerika, walaupun keadaan saya waktu itu alhamdulillah cukup. Ya kalau dari segi materi cukup ya, gaji di uh, sebagai profesor di Harvard cukup, dapat rumah, anak-anak juga terjamin pendidikannya dan sebagainya. Tapi ya uh, saya melihat bahwa uh, ajakan Gustur itu sangat genuin ya. Uh, betul betul untuk uh, mendirikan suatu partai yang bisa memberi warna kepada uh, Indonesia perpolitikan Indonesia warna dari uh, ideologi dan pemahaman Islam yang di uh, yang dipegang oleh uh, keluarga besar Nahdlatul Ulama dan akhirnya saya tinggalkan Amerika Saya ikut bersama Gus Dur, hmm. uh, dari hari ke hari kita berkampanye hmm. dari dari satu kota ke kota hmm. lain, sampai akhirnya uh, beliau diberi kepercayaan untuk menjadi presiden. Hmm. Biasanya presiden itu selalu uh, memilih menteri luar negerinya orang dekatnya. Itu hmm. itu yang uh, sering, yang lazim. Hmm. ya Dan memang sebelum... Uh, saya diangkat oleh Gus Dur uh, Gus Dur juga sudah meramalkan jauh sebelumnya Bahwa kalau nanti saya menjadi presiden hmm. uh, Maka uh, Anda Alwi akan saya angkat menjadi uh, uh, Menteri Luar Negeri Itu kapan ngomong ya Pak? Ya pada saat-saat perjalanan itu perjalanan hmm. dalam uh, setelah PKB hmm. uh, uh, terbentuk lalu Politik dalam negeri Waktu itu Melihat sosok Gus Dur ini Sebagai sosok pemersatu Antar kelompok-kelompok Waktu itu ada kelompok Yang dinamakan Apa itu ya Waktu itu Ada apa, Garis tengah atau apa oh saja ya, ya ada Poros tengah. Poros, tengah. Poros tengah Jadi beliau merasa bahwa Dengan dukungan baik tokoh Muhammadiyah, Pak Amin Rais, dan tokoh-tokoh Islam lainnya eh, beliau merasa bahwa kemungkinan besar beliau itu nantinya akan eh, menjadi calon dari Poros Tengah dan akhirnya eh, beliau menjadi presiden. Jadi pada saat-saat itu, karena memang pada saat-saat itu Gus Dur juga sering keluar negeri, diundang, hmm. eh, menerima tamu-tamu asing di kantor PBNU waktu itu, selalu saya diminta untuk mendampingi beliau. Hmm. Uh, dan bahkan kadang-kadang juga saya di uh, perintahkan untuk menemui tokoh-tokoh uh, tertentu yang berada di luar negeri. Hmm. Uh, untuk menjelaskan apa sebenarnya visi dari uh, PKB dan sebagainya. Nah sehingga waktu beliau mencetuskan itu saya kaget juga sebenarnya karena saya tidak uh, merasa pantas untuk menduduki uh, posisi menteri luar negeri setelah Bapak alia latas yang begitu uh, sosok gawang yang ya pegagawan dan ini tapi uh, saya katakan pada Gus Duur waktu itu apa tidak ada yang lain artinya portofolio yang lebih Ringan. Dia bilang tidak Kenapa dia bilang apa kamu kurang PD Saya bilang ini menggantikan Pak Alia Latas ini bukan suatu hal yang mudah hmm. Tapi Gus Dur itu disitu kelebihan Gus Dur Dia bisa melihat mungkin ya dari kaca matanya Potensi yang ada e, Walaupun kecil Tapi beliau memberi semangat Dan dia e, dua kali dia sampaikan kepada saya kamu bisa dan saya yakin kamu bisa menjadi Menteri Luar Negeri yang baik. Hmm. Nah, disitulah akhirnya waktu uh, beliau menjadi Presiden dan kelompok poros setengah ini uh, diundang ke istana oleh uh, Presiden Gus Dur hmm. membicarakan soal formasi Kabinet dan Siapa-siapa uh, yang akan duduk di kabinet Beliau menyampaikan kepada tokoh-tokoh Waktu itu ada Pak Amin Rais, ada Pak Hamzahas Dan dan tokoh-tokoh lainnya Dia katakan bahwa mari silahkan ajukan nama-nama Tapi uh, ada dua portofolio yang uh, bagi saya adalah harga mati hmm. Artinya saya tidak ingin uh, ada yang mencampuri dua portofolio ini, Menteri Agama untuk Pak Talha Hasan hmm. dan Menteri Luar Negeri untuk Pak Al-Wi uh, Saya waktu itu berada di uh, bawah, di istana, hmm. di uh, uh, beliau di, di uh, Wisma, di Wisma di istana. Wisma itu berapa tingkat ya. Hmm. Mereka, tokoh-tokoh ini berada di atas berembuk, Mungkin ada 89 orang, tokoh-tokoh yang mendukung Gus Dur di, waktu itu di parlemen. nah Saya berada di bawah dengan beberapa teman. Begitu Pak Amin Rais turun dari atas, dia langsung eh, mendatangi saya dan berjabat tangan dan mengatakan, selamat ya Pak Alwi. Oh saya bilang, ada apa? ndak Ini eh, Presiden Gus Dur mengatakan bahwa Anda salah satu yang dianggap Uh, tidak bisa diganggu gugat oleh keputusannya. Anda diangkat sebagai Menteri Luar Negeri. Oh, saya. Biang. Saya hanya bersyukur saja. Jadi memang Gus Dur uh, uh, melihat bahwa uh, selain perkawanan juga mungkin uh, beliau merasa bahwa saya bisa membantu untuk memuluskan visi beliau di uh, uh, apa namanya? di bidang polisi luar negeri sehingga saya diangkat menjadi Menteri Luar Negeri ya terus waktu itu kan misi yang banyak misi baru Gus Turi yaitu menjembatan di Barat dan Timur ya. terutama di Timur Tengah e, kemudian salah satu yang waktu itu cukup menyita perhatian publik adalah membuka hubungan dagang dengan Israel ya. mungkin ini sudah beberapa kali Pak Halwi jelaskan ke publik tapi ada hal yang khas mungkin penjelasan yang e, karena kan tradisinya di Indonesia juga kita memandang Israel adalah penjajah yeah. sesuai dengan undang-undang dasar kita nah itu bagaimana? Bagaimana Gus Dur melihat persoalan itu dan bagaimana Pak Ali menerjemahkannya dalam politik luar negeri? Ya sebenarnya Gus Dur dalam hal ini pragmatis tapi pada saat yang sama dia juga di dia mendasarkan keputusannya atau usulannya itu pada suatu hal yang cukup mengandung arti idealisme juga. Idealismenya itu apa? Bagaimana membangun Indonesia setelah keadaan yang begitu porak-poranda pada awal reformasi keadaan ekonomi kita itu sangat terpuruk. Itu satu. Jadi dia terdorong bagaimana caranya untuk meningkatkan investasi dari luar negeri, mendapatkan dukungan Barat yang notabene yang punya uang, yang punya kekuatan ekonomi. Sehingga dia mencari celah bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan hal-hal tersebut untuk kepentingan pembangunan di Indonesia setelah keadaan ekonomi terpuruk pada masa-masa, akhir masa Pak Hartong. Itu satu. Yang kedua, Uh, idealisme yang saya juga bisa sampaikan mungkin bahwa Gus Dur tidak pernah lepas keyakinannya dari upaya mendukung perjuangan Palestina untuk menjadi suatu negara yang merdeka hmm. dan mengupayakan agar uh, uh, ada solusi yang uh, cukup uh, baik bagi Palestina dan tentunya juga bagi Israel sehingga mereka bisa hidup berdampingan secara damai jadi ada penyelesaian yang betul-betul e, diharapkan terjadi nah itu idealisme Gus Dur. terus yang ketiga e, beliau juga melihat apa yang terjadi di e, realita e, pada masa itu pada masa itu Kita melihat bahwa, dan sampai sekarang saya kira, lobi Yahudi ini sangat kuat. Di Amerika boleh dikatakan tidak ada pejabat yang anti Yahudi yang bisa menjabat. Karena apa? Karena lobi ini sangat kuat. Dan pada saat Presiden Gus Dur menjadi presiden, Clinton yang dikenal sebagai sangat dekat dengan Israel, Madeline Albright Menteri Luar Negerinya adalah uh, keturunan Yahudi. Uh, uh, Brok itu uh, sebagai Ketua. duta besar duta besar uh, Amerika di PBB hmm. juga keturunan Yahudi. Apa artinya? Bahwa Amerika baik public uh, Opini maupun uh, pejabat Tertinggi di e, e, Pemerintahan Amerika itu Bukan saja Dipengaruhi oleh lobi Yahudi tetapi Orang-orang yang menjalankan Politik luar negeri itu adalah orang-orang yang Keturunan Yahudi Sehingga apa artinya itu Bahwa Gus Dur mau Menunjukkan e, Objektifitasnya terhadap e, Kelompok Yahudi Tetapi itu Tidak mengurangi Atau tidak me, me, me, menjadi, memberikan suatu konsesi kepada Israel atau Yahudi. Hmm. E, karena apa? Dia tidak umpamanya langsung mengatakan bahwa dia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sama sekali tidak. Itu disalahpahami oleh banyak orang dan orang-orang yang waktu itu tidak senang sama Gus Dur. Hmm. Gus Dur akan membuka hubungan diplomatik. Sama sekali tidak ada. Gus Dur hanya mengusulkan ada kantor perdagangan Israel di e, Indonesia. Dia katakan bahwa negara-negara Arab yang berdampingan dengan Israel bahkan sudah mempunyai hubungan diplomatik. Ada Mesir, ada Jordan, ada Meroko, ada Turki. Itu hubungan diplomatik lebih tinggi daripada hubungan yang sifatnya dagang saja kenapa Indonesia tidak memanfaatkan situasi di mana uh, uh, lobby Yahudi yang begitu kuat di Amerika bagaimana pejabat-pejabat Amerika yang berke, uh, berketurunan Yahudi bisa menjadi uh, uh, pendukung Indonesia dalam meningkatkan uh, kesejahteraan bangsa Indonesia melalui investasi melalui dorongan kepada pengusaha-pengusaha besar di Amerika untuk masuk ke Indonesia dan dengan demikian eh, situasi ekonomi dan kesejahteraan bangsa itu bisa ditingkatkan melalui satu, eh, kalau mau dikatakan pengorbanan kecil yaitu satu kantor hmm. eh, eh, ya, kan? dagang di eh, di mana di eh, Jakarta umpamanya. Hmm. Lalu Gus Dur juga dari segi pandangan keagamaan, hmm. e, orang berdagang sama Yahudi itu bukan suatu hal yang tabu. Hmm. Nabi Muhammad sendiri berdagang sama orang Yahudi, bahkan beliau meninggal dalam keadaan e, perisainya itu masih digadaikan kepada e, pedagang Yahudi. Artinya hmm. apa? Nabi juga tidak melarang orang berdagang sama orang Yahudi. Hmm. E, Lalu di samping itu, kalau kita melihat realita dan Gusdur itu mengatakan, "Coba lihat. Hubungan dagang antara Malaysia dengan Israel itu jauh lebih besar daripada hubungan dagang Indonesia dengan Israel. Hmm. Walaupun di sana uh, uh, semangat semangat anti Yahudi luar biasa." Jadi Gusdur mengatakan bahwa marilah kita ini realistis, hmm. jangan uh, apa menunjukkan hipokresi ya kemunafikan. Kita membutuhkan sesuatu dari Barat yang kita memberikan sedikit dari konsesi kecil dengan membuka apa namanya kantor dagang di Jakarta. Melalui kantor itu kita bisa lalu mendapatkan manfaat bagi bangsa Indonesia tanpa mengorbankan prinsip apa yang dikorbankan. Dan ternyata sekarang kita melihat setelah Gus Dur, eh e, Meninggalkan istana e, Lebih dari 10 tahun Dulu waktu Saya menlu dikecam Kalau saya umpamanya e, Bertemu dengan Orang-orang Yahudi Atau pejabat Israel hmm. e, Tetapi hari ini e, Menlu dengan mudah saja Bisa bertemu dengan Taruhlah e, Counterpartnya Di PBB atau Di tempat lain Sehingga uh, sebenarnya Gus Dur ini mempunyai uh, visi pemikiran yang, yang jauh ke depan, hmm. lebih jauh daripada uh, yang terjadi pada masanya. Dan uh, hari ini sebenarnya uh, hubungan negara-negara uh, Timur Tengah dengan Israel ya tetap saja ada. Uh, walaupun akhirnya kita atau Gus Dur pada waktu itu Tidak melanjutkan niatnya untuk membuka uh, misi dagang Tapi latar belakangnya adalah bagaimana Indonesia ini lebih maju Bagaimana kesejahteraan bangsa ini bisa ditingkatkan Bagaimana kita memberi konsesi kecil Namun hasil dari itu kita bisa mendapatkan hal yang besar Dengan uh, investasi, dukungan, dan penyelesaian uh, Dorongan kepada investor-investor barat, baik dari Amerika maupun dari Eropa, uh, untuk uh, membantu ekonomi Indonesia. Uh, terus ini mungkin setelah tadi uh, di politik, sekarang ke keilmuan mungkin ya. Ya, ya, Pak Alwi. Uh, Pak Alwi kan dibesarkan di keluarga yang mungkin di atas rata-rata orang Indonesia sangat religius gitu. Ya. Ayah Anda seorang rektor, seorang uh, di UIN Makassar, kemudian uh, putra-putranya paling tidak ada tiga orang yang cukup dikenal luas di Indonesia. Ada Bapak Quresh Shihab, ahli tafsir di Indonesia. Kemudian Bapak Umar Shihab, uh, MUI, dimana fatwanya juga banyak didengarkan oleh umat uh, Islam di Indonesia. Dan kemudian Pak Alwi. Pak Alwi mengambil doktor di Timur Tengah, kemudian mengambil doktor lagi di uh, Amerika. Artinya di dua kutub yang saat itu, itu kan seolah-olah berseberangan. Nah, perjalanan intelektual itu tentunya kan peran besar orang tua ada di situ ya. ya. Nah, itu bagaimana ceritanya? Mungkin bisa di... Ya, sebenarnya uh, orang tua ini uh, ya semoga mendapat rahmat dari Allah. Uh, memang titik beratnya itu mendidik anak-anaknya untuk mencintai pendidikan. Karena beliau sendiri, walaupun... Uh, juga seorang pedagang kecil-kecilan, ada hmm. toko uh, untuk menghidupkan keluarga. Tetapi eh uh, boleh dikatakan 70% kehidupannya itu uh, betul-betul mendidik. Sejak hmm. masih muda, sejak masih muda, masih uh, baru selesai sekolah di uh, Jakarta sini, di Jamiat Kher, hmm. beliau pulang ke uh, Sidrab sekarang di Rapang, itu mengajar dan mengajar dari tempat, dari sekolah ke sekolah, akhirnya sampai uh, di Makassar. Pada saat ada gagasan untuk membangun uh, Universitas Muslim Indonesia, beliau ikut bersama-sama tokoh-tokoh Muslim di Makassar untuk membangun uh, universitas yang sekarang ini boleh dikatakan yang ter terbesar, uh, Universitas Islam terbesar di Indonesia swasta. Uh, beliau juga pernah menjadi rektor Hai uh, iaen pada uh -huh. waktu itu dan uh, pernah menjadi uh, anggota konstituante masumi tokoh masumi uh, teman baik Pak Nafsir dan banyak kiprak beliau uh, beliau diangkat menjadi Profesor karena menunjukkan prestasi di dalam Hai uh, uh, keilmuan beliau Nah jadi latar belakang beliau itu sendiri adalah lebih banyak kepada pendidikan daripada hal-hal uh, lain. Hmm. Sehingga uh, saya teringat sewaktu melepas kami ke Kairo itu beliau mengatakan saya uh, lepas kalian untuk menuntut ilmu di Mesir, tapi jangan pulang sebelum jadi dokter hmm. Itu selalu meniang di telinga sehingga uh, Anda bisa bayangkan Pak Kures master kembali, hmm. Lalu beberapa tahun di Indonesia, itu ayat sepertinya belum puas karena baru master, hmm. Pak Kures kembali lagi ke Kairo untuk melanjutkan mengambil doktornya. Hmm. Saya juga demikian, hmm. master saya kembali, lalu saya berbisnis selama 15 tahun, setelah itu eh, teringat selalu ucapan orang tua itu sehingga Kita semuanya itu menginginkan, memuaskan, uh, apa namanya, cita-cita orang tua untuk melihat kita semuanya. Ini dokter. Okay. Nah, uh, apa namanya, bahkan adik saya yang sudah spesialis hmm. uh, di kedokteran, Dr. Nizar, hmm. itu sekarang sedang uh, me mengajukan untuk ambil dokter walaupun tadinya sebagai anggota parlemen Di, oh. uh, dan sekarang sudah tidak lagi hmm. uh, Teringat juga mungkin Bagaimana orang tua itu ingin Anak-anaknya ini Di dalam dunia akademia pendidikan hmm. uh, Berada di, di Atas rata-rata hmm. nah, Jadi uh, Saya demikian pula uh, Merasa bahwa Ini adalah suatu kewajiban uh, Mungkin saya pernah Bercerita bahwa setelah 15 tahun Berkiprah di dunia bisnis, saya cukup, Alhamdulillah, sukses. Lalu eh, pada satu saat saya memutuskan untuk meninggalkan bisnis dan saya kembali ke Kairo untuk mengambil eh, dokter di Enshams. Hmm. Eh, ya, saya tidak berarti meninggalkan bisnis begitu, tapi saya meninggalkan pada partner saya untuk melanjutkan. Hmm. Dan saya, eh, apa waktu saya untuk Memajukan bisnis itu saya uh, putuskan untuk saya gunakan ke dunia akademia. Hmm. Setelah menjadi dokter di Enshams, masih merasa kurang hmm. karena itu menjadi beban rasanya hmm. setelah menjadi dokter. Karena orang kalau sudah jadi dokter, orang anggap dia sudah tahu semua. Sehingga saya merasa bahwa uh, dokter yang saya uh, raih di Enshams, Uh, belum memuaskan diri saya sendiri Untuk uh, Berdiri sebagai seorang yang Menyandang uh, uh, cendekiawan. Uh, Sebagai cendekiawan hmm. Untuk itu saya putuskan uh, Ke Amerika Dan untuk belajar lagi Untuk menimba ilmu tambahan hmm. Untuk memperkuat uh, Diri saya sebagai Seorang cendekiawan Dan akhirnya saya ikut Dalam arus Pembelajaran uh, Akademia lagi, dan mengambil dokter yang kedua, dan bahkan mengambil uh, post mana di, gimana, di uh, Harvard, dan saya menikmati kehidupan itu. Hmm. Karena memang tidak ada kesulitan keuangan, karena hmm. bisnis saya di Indonesia Besok. berjalan, sehingga semua pembiayaan saya bisa tercover, tidak melalui beasiswa. Hmm. Namun di Amerika saya mendapat beasiswa untuk melanjutkan master dan uh, Doktor dan bahkan post-doktorate. Hmm. Setelah itu uh, mengajar hmm. uh, di Harvard Seminary dan di uh, Temple University, beberapa institusi. Uh, pada saat saya uh, mengajar di Harvard, akhirnya saya diajak Gus untuk pulang. Saya kira juga memang sudah hmm. waktunya. Bukan saja karena dorongan uh, ingin berbakti, tetapi hmm. Niat saya waktu saya di Kairo untuk menimba ilmu, saya sudah uh, merasa bahwa Alhamdulillah saya sudah mendapatkan uh, apa yang saya inginkan dan sehingga saya ingin kembali ke Indonesia untuk tidak berdakwah saja di Amerika, hmm. tapi juga berdakwah di Indonesia. Nah itu untuk kajiannya sendiri, ilmunya apa uh, yang ya, di.. Ya kalau PhD saya yang pertama itu hmm. di mana? Di Ainsham. Di Ainsham saya membahas soal pengaruh tasawuf terhadap masyarakat Indonesia. Hmm. Jadi banyak menyentuh uh, kiprah tokoh-tokoh NU NO, dari Wali Songo. Hmm. Bagaimana Islam masuk ke Indonesia, hmm. bagaimana uh, apa contoh dari budi pekerti akhlak orang-orang sufi hmm. uh, untuk mengajak bangsa Indonesia pada waktu itu Uh, uh, tidak beragama Islam, tetapi uh, predominant ber ber ber beragama Hindu dan Buddha bisa me menjadikan bangsa Indonesia itu tertarik kepada ajaran Islam yang dibawa oleh uh, tokoh-tokoh yang datang uh, tidak, dengan, uh, uh, tidak dengan senjata, oh, tidak dengan ekspedisi militer, hmm tetapi dengan akhlak mulia, dengan uh, mengajak kepada uh, kebaikan dan sebagainya, dan sangat toleran terhadap uh, pemahaman keagamaan lainnya, bahkan uh, penganut agama lain, itulah misi daripada tokoh-tokoh uh, yang masuk pertama ke Indonesia dan mengajarkan ajaran Islam, yaitu melalui para sufi. Sehingga saya menulis desertasi itu yang judulnya adalah Taswawuf wa'atharuhu fil mustama' al-Indonesi hmm. dalam bahasa Arab hmm. tasawuf dan pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia hmm. Itu tidak terlepas dari pengaruh yang begitu besar pada masa itu Menghasilkan apa yang kita lihat sekarang Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau hmm. organisasi keislaman terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama. Jadi saya mengangkat peranan Nahdlatul Ulama sebagai hasil dari pengaruh tasawuf terhadap masyarakat Indonesia. Arti nah yang, yang kedua, uh, uh, yang, kedua yang yang uh, maksud saya, uh, desertasi saya ya. yang kedua yang di Amerika sebenarnya uh, saya merasa bahwa uh, ada dua organisasi yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia. Saya sudah mengangkat pengaruh tasawuf terhadap uh, uh, masyarakat yang menghasilkan Nadatul Ulama. Sekarang saya mau menulis tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam uh, besar di Indonesia, pengaruhnya uh, cukup uh, signifikan, uh, kiprahnya mendidik uh, masyarakat sangat uh, besar, jadi perannya juga besar, sehingga uh, usul pertama proposal untuk menulis tentang Muhammadiyah uh, bisa diterima oleh uh, uh, Temple University dan akhirnya saya menyelesaikan dengan uh, uh, apa namanya, uh, judul uh, Muhammadiyah Movement and its Controversy with the Christian Mission. Hmm. jadi uh, artinya Muhammadiyah dan kontroversinya uh, terhadap misi Kristen di Indonesia situ saya angkat betapa Muhammadiyah ini se secara uh, konsisten dan berkomitmen untuk membendung hmm. uh, upaya kelompok-kelompok uh, uh, Kristen hmm. yang ingin mengkristenkan kita Indonesia yang ingin menyebarkan agama Kristen di Indonesia Bagaimana peranan Muhammadiyah dalam menyikapinya e, Tentu saja dalam desertasi itu saya menjelaskan Bahwa cara Muhammadiyah itu cara yang sangat elegan Melalui pendidikan Sehingga e, Muhammadiyah meniru Cara-cara e, modern di dalam mendidik bangsa Indonesia e, Sehingga kan Terjemahan dari desertasi itu, hmm. uh, saya tidak tahu kenapa ditulis membendung arus. Jadi Muhammadiyah dan uh, karena ada arus, hmm. uh, uh, tentu saja kolonialisme waktu datang membawa bersama hmm. mereka agama Kristen. Sehingga Muhammadiyah yang sudah berada di Indonesia pada waktu itu, uh, seakan-akan membendung arus ini hmm. untuk memberikan pengajaran, pencerahan hmm. kepada Muhammadiyah bangsa Indonesia bahwa agama Islam itu agama yang yang patut untuk dipertahankan. Hmm. Jangan sampai uh, lolos dan uh, meninggalkan agama itu, ah, itu peran Muhammadiyah. Jadi, <tuh> uh, saya selesaikan uh, desertasi itu dan saya kira sampai hari ini uh, kedua buku itu masih relevan hmm. untuk kita baca. Nah, uh, tentunya kan untuk mendalami ilmu di sebuah negara, bukan cuma mendalami ilmu itu sendiri, tapi juga mengalami hidup di negara itu. Pak Alwi mengalami bertahun-tahun hidup di Mesir, yang saat itu, yang sampai sekarang pun masih menjadi salah satu kiblat pengetahuannya di Timur Tengah. Kemudian pindah ke Amerika, cukup lama pastinya, yang pasti di atas tiga tahun, ada 10, tahun, 10 tahun di Amerika plus ngajarnya juga yeah, yeah, jadi ngajarnya. jadi bisa dibilang tuh mengalami kehidupan yang bagi orang Indonesia itu adalah kiblat timur dan kiblat barat peradaban yeah. muslim misalnya melihatnya seperti itu uh, apa pengalaman hidup apa dan apa kesimpulan apa dan juga kesan-kesan apa yang mungkin setelah dengan mengalami itu Pak Paku jadi oset oh, mungkin muncul dengan buku bapak yang Islam baru ini inclusive. Islam inklusif juga menjembatan, ya meluruskan kesalahpahaman dan ya, itu betul. bagaimana Pak Alwim? Ya sebenarnya uh, memang ada anggapan bahwa uh, untuk belajar Islam hmm. itu cukup di Timur Tengah hmm. dan orang yang belajar Islam di Barat sebenarnya itu salah kapra hmm. nah, itu ada anggapan demikian nah saya <tuh> sebenarnya melihat bahwa uh, betul kita Syogiyahnya belajar fondasi dari agama kita itu di Timur Tengah karena disitulah uh, kita bisa mempelajari Al-Qur'an uh, secara langsung melalui bahasa Arab. Disitulah kita bisa mempelajari uh, kultur bangsa Arab dimana uh, wahyu itu turun hmm. kepada uh, uh, bangsa Arab dan bagaimana Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang juga adalah uh, seorang arab hmm. sehingga uh, belajar di negeri arab dan tentu kalau kita berbicara tentang ilmu agama maka kita tidak bisa melepaskan al azhar hmm. sebagai institusi keagamaan tertua hmm. dan yang terpandang. dikenal terpandang hmm. dan dikenal sebagai uh, suatu institusi yang dengan tradisinya mendalam yang tradisinya mendalam dan tradisinya itu e, menghormati perbedaan mencerminkan Bagaimana sebenarnya Islam yang benar hmm. tidak terkontaminasi oleh Hai e, konteks atau budaya atau e, saripatinya Iya jadi saripatinya itu ada di Azhar walaupun hmm. sebenarnya saya selalu mengatakan al-Azhar ini di Mesir tidak sehebat pandangan orang Mesir terhadap Al-Azhar sama halnya dengan orang di luar negeri, hmm. melihat Azhar betapa hmm. pentingnya. Dan baru-baru ini waktu saya berkesempatan ya. bertemu dengan Presiden Sisi, hmm. hal ini juga saya sampaikan pada Presiden Sisi bahwa kita menginginkan Sheikh Azhar itu datang ke Indonesia untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya Uh, pemahaman Islam yang Rahmatan lil'alamin itu Yang membawa uh, Kesejukan, rahmat, cinta kasih kepada Bukan saja bagi orang Islam Tapi seluruh alam semesta Nah itu kita dapatkan uh, uh, Sumbernya dari Al-Azhar Karena itu uh, Presiden Sisi mendukung sekali Dan menganjurkan supaya Sheikh Azhar dapat berkunjung ke Indonesia, mungkin eh, setelah perayaan konferensi, eh, 60 tahun konferensi Asia Afrika. Nah, kembali bahwa kita belajar di Timur Tengah, apalagi di Azhar, kita bisa menimba fondasi dari agama Islam. Kita lalu setelah itu menurut saya baiknya kita belajar di Barat, kita bisa melihat bagaimana Barat itu melihat Islam secara kritis, bagaimana Barat itu bisa menciptakan metodologi research yang baik. Bagaimana kita bisa melihat betapa sulitnya kita menjelaskan Islam ke orang-orang Barat kalau kita tidak bisa atau tidak memiliki fondasi yang cukup untuk berinteraksi. Lalu di samping itu kita perlu untuk uh, belajar di Barat untuk menguasai bahasa mereka sehingga kita lalu bisa menjelaskan Islam dengan mudah kepada mereka. Hmm. Jadi uh, belajar di Barat penting, uh, tetapi kalau Anda ingin menjadi cendetiawan muslim, tidak lain harus menimba ilmu keislaman di sumbernya yaitu di timur Ternyata. Tentu di selain Al-Azhar ada beberapa universitas yang lebih muda yang juga e, mengajarkan Islam yang betul-betul e, e, mencerminkan e, ajaran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian besar dari umat muslim di Indonesia itu berada di Indonesia seperti layaknya di akuarium mungkin ya. Di akuarium. Tapi Pak Alu itu pernah ke akuarium yang lain yaitu di Mesir dan juga pernah ke akuarium yang lain itu di uh, Amerika. Dan dari tempat yang berbeda itu melihat Indonesia, bagaimana uh, orang lain melihat Indonesia dan bagaimana apa yang ada di pikiran mereka, apa yang mereka lihat dan apa potensi yang Indonesia punya. Mungkin Pak Lu bisa jelaskan. Iya kalau uh, saya kira kita patut berbangga juga sebagai bangsa Indonesia, hmm. dihormati oleh negara-negara lain. Kalau uh, di barat orang melihat uh, Pemahaman Islam di Indonesia ini, sebelum masuknya eh, Apa namanya, hmm. ideologi baru hmm. yang pada dasarnya pada awal masa eh, Islam berkembang di Indonesia belum kita kenal, kita, hmm. kita hanya mengenal eh, Bagaimana tokoh-tokoh muslim yang pertama datang kemari, hmm. bagaimana Tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh NU mengajarkan Islam, kan setelah itu Datang pandangan-pandangan baru yang Yang menjadikan kita umat Islam di Indonesia ini lalu sedikit galau begitu uh, Tapi dunia luar melihat selalu bahwa uh, Indonesia ini mempunyai kelebihan hmm. Kalau dilihat dari pandangan uh, uh, Pemahaman keislaman orang-orang Indonesia Dianggap bahwa uh, Islam mereka ini atau Islam kita ini Adalah Islam yang uh, tidak Radikal hmm. Islam yang Menghormati perbedaan Islam yang toleran hmm. Dan Islam yang Menghargai uh, Perempuan hmm. dan memberi tempat Yang layak bagi uh, Komunita Itu bagi mereka uh, Berbeda umpamanya dengan Beberapa negara di Timur Tengah Atau di Asia Selatan ya hmm. Sehingga Indonesia diharapkan eh uh, bisa menjadi pelopor bagi uh, pemahaman Islam yang bisa diterima secara universal mm -hmm. dan bisa uh, menjadi contoh bagi negara-negara muslim lainnya. Kita Alhamdulillah tidak, ya walaupun karena sini ada mm -hmm. uh, kelompok yang garis keras, radikal, ekstrim, mm -hmm. teroris, tapi itu semuanya kita anggap Sebagai apa namanya Letupan-letupan kecil Ya letupan kecil yang cepat kita bisa hmm. Selesaikan isi sekarang juga hmm. Bagaimana pemerintah Dengan tegas hmm. uh, Membendung uh, Ideologi yang uh, Mengantarkan kepada kekerasan hmm. Isis itu semuanya Jadi Indonesia dari satu segi Dari segi pemahaman keagamaan uh, Dinilai Moderat dan bisa Bekerja sama dengan Barat saming itu juga demokrasi yang kita kembangkan demokratisasi di Indonesia menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi ini ternyata tidak bertentangan dan uh, muslim uh, mayoritas uh, umat uh, uh, apa namanya bangsa Indonesia yang muslim ini uh, menerima demokrasi hasil daripada suatu uh, kesepakatan bersama dan ini juga menjadi Uh, suatu contoh baik bagi suatu negara uh, dimana penduduknya mayoritas muslim tapi pada saat yang sama sangat demokratis walaupun demokrasi kita ya ada bolong sana bolong sini tetapi pada dasarnya hmm. kita telah uh, menjalani pemilu yang uh, uh, aman tidak terjadi uh, suatu letupan besar Dan tidak ada kita melihat Arab Spring, hmm. uh, satu yang naik, yang satu True. menjatuhkan. Uh, it, uh, apa namanya Hal itu semuanya menjadikan Indonesia bisa menjadi contoh yang baik. Nah mudah-mudahan selain uh, dua keistimewaan tadi, pemahaman Islam yang moderat hmm. uh, dan demokratisasi yang berjalan mudah-mudahan terus mulus, hmm. uh, juga uh, kita harapkan Berbarengan dengan itu seiring dengan Dua keistimewaan ini Ekonomi kita juga mudah-mudahan Berkembang secara pesat Sehingga kita Bisa bersyukur kepada yang Maha kuasa bahwa ternyata Bangsa kita bisa menjadi bangsa Yang uh, ditengok Dengan penuh Bangga, uh, bangga. Uh, Dan kita pun uh, Sebagai bangsa Indonesia Warga bangsa harus Mempertahankan hal ini Dan dari dari itu Saya menghimbau teman-teman di Apakah di bidang akademia uh, uh, Khususnya di uh, uh, Kelompok uh, Islam mm -hmm. Jangan terkecoh dengan ideologi Dengan pandangan-pandangan Yang tidak Sejalan dengan uh, Budaya bangsa kita Radikalisme mm -hmm. itu sama sekali Bukan budaya kita uh, mm -hmm. Tidak menghargai pandangan orang lain, bukan budaya bangsa Indonesia. Hmm. Jangan karena kita merasa bahwa ini ada ideologi baru, hmm. ada pemahaman baru, sehingga kita mau menafikan apa yang telah menjadi uh, apa uh, warisan turun-temurun dari masa Wali Songo sampai hmm. sekarang ini. Ini anak-anak muda kita harus melihat hal itu. Kalau kita tergiur dengan uh, ajakan Tarolah ada toko, ada, ada ahli agama menganggap bahwa apa yang mereka sampaikan itu yang paling benar maka hal ini harus kita waspadai. Kita mari bersama-sama mengawal pemahaman Islam yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia, budaya Indonesia yang menghormati perbedaan yang mengayomi minoritas, yang memiliki Pancasila dimana kita bersama-sama membangun negara ini tanpa ada rasa benci terhadap uh, kelompok lain, apalagi uh, menuding kelompok lain sebagai sesat, sebagai kafir. Hal itu jauh dari budaya dan akar budaya bangsa Indonesia. Kita harus uh, bendung uh, Apa namanya Upaya dari kelompok kecil ini Yang mau masuk ke dalam Rumah kita yang sudah Dalam keadaan tentram Dalam keadaan harmonis Sehingga kita bisa membangun rumah ini Menjadi rumah yang lebih kokoh Dan menjadi contoh Bagi bangsa-bangsa lain Pak, Kalau dari tradisi keluarga kan Orang tua Masyumi, anggota konstituante ya. Pak Lu justru membangun partai da, NU gitu Itu tidak ada.. Iya, sebenarnya kalau you melihat sejarah bahwa uh, Masyumi itu tidak berarti uh, anti terhadap NU NO, tidak. Jadi pada masanya, pada masa uh, orang tua saya itu Masyumi itu adalah uh, sebelum ada partai Nahdlatul Ulama Jadi tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama juga berada di Masyumi, Masyumi pada waktu itu. Ayah saya dikenal sebagai tokoh Nahdlatul Ulama karena di uh, Indonesia Timur waktu itu hmm. Belum belum berkembang. belum berkembang pesat itu Nahdlatul Ulama. Adanya waktu itu adalah uh, ahli sunnah wal jamaah kan hmm. uh, Dan bahkan Muhammadiyah itu perbedaan dalam uh, uh, uh, melakukan ritual Yang satu Tahlilan satu itu, uh, ya Baru kemudian hmm. Dikatakan bahwa itu NU hmm. ya Tapi Muhammadiyah Dan NU itu baru dipisahkan Dengan hmm. itu, tapi waktu satu, itu ya? ya Masyumi Masyumi itu pada masa hmm. Orang tua saya masih ada tokoh-tokoh uh, NU di dalam Masyumi Karena belum hmm. ada partai NU waktu itu Masih hmm. Masari Mas, Mas, Mas, masih Ya masih di, di dalam itu kan, waktu itu kan bersatu Masyumi dan uh, tokoh Toko Muhammadiyah dan tokoh NU NO itu bersatu. Kalau pendidikan juga enggak masalah masuk ke sekolah NU itu. Oh, enggak, enggak ada masalah. Ayol, ya, apa, apa, apa, uh, saya langsung di pesantren ya. Okay. Tapi Pak Kures itu SMP dari SD SMP karena memang uh, sekolah Muhammadiyah itu termasuk sekolah yang maju dia hmm. ya masuk di sekolah Muhammadiyah tidak ada tidak ada masalah. Hmm. Ya, baru belakangan uh, sewaktu tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama keluar dari Masyumi dan mendirikan partai. Nah pada masa itulah ayah saya juga sudah berhenti dari Masyumi. Hanya berkecimpung di bidang pendidikan. Dari itu Pak Umar adalah uh, fungsionaris uh, uh, Nahdlatul Ulama di mana? Di Makassar. Dan lalu saya ikut bersama di uh, keluarga besar Nahdlatul Ulama. Jadi Mas pada waktu itu masih gabungan Tokoh-tokoh muslim Baik dia ber eh, Orientasi kepada Muhammadiyah ataupun Berorientasi kepada Nandatul Ulama Tapi partai politik Pada awalnya itu Mas Menghimpun keduanya Tapi pola pendidikan di rumah itu semat, apakah, apakah keras ataukah liberal atau Sepertinya liberal ya Maksudnya, Masalah membebaskan untuk memilih Oh iya orang tua itu Mbak Selalu mengajarkan kita untuk menghormati pandangan orang lain hmm. nah, Jadi memang tidak ada fanatisme Di dalam uh, uh, Pendidikan rumah, hmm. tidak ada uh, Apa namanya, ya itulah buktinya Kalau memang ada fanatisme tentu Pak Qures itu tidak dikirim ke sekolah Muhammadiyah kan hmm. Hmm. dan Tidak ada fanatisme dan kita orang tua itu menganggap bahwa ya itu adalah uh, suatu realita dalam hmm. suatu masyarakat dimana sekolah Islam ya sama-sama hmm. uh, baiknya dan walaupun pendidikan di rumah itu uh, Sentral uh, Sangat sentral bagi kita umpamanya kita habis shalat maghrib jamaah uh, rumah Ajil. loteng hmm. di atas itu anak-anak mengaji dan hmm. baca uh, baca wirid ya ayah saya di bawah kalau Kita berhenti membaca, itu Kalang. dia, dia uh, uh, apa namanya, palang pintu itu dia ini hmm. karena dia gak mau teriak. Ini kita hmm. sudah tahu bahwa karena kita sudah anak-anak kecil kan kita main okay. apa kembali lagi. Jadi ada, ada uh, pendidikan di rumah itu sangat mempengaruhi lalu. Lalu saya dikirim ke pesantren. Umur 11 tahun saya sudah dikirim ke pesantren di Lawang. Dan di pesantren di, tuh di, di Malang Di Jawa Malang. Timur ya uh, Pak Kures dikirim ke Malang hmm. Karena di Malang Untuk anak-anak uh, yang sudah SMA Kalau di Lawang ini Ya uh, SD Dan SMP Jadi saya berada 2 tahun Di Lawang bersama Pak Kures Lalu kami berangkat ke Kairo hmm. Di Kairo sebenarnya pembentukan uh, Pemikiran kami berdua Jadi kadang-kadang kan kalau saya beri ceramah terus ada yang bilang, wah oh ini kok hampir sama sama Pak Quresh. Saya bilang ini gurunya sama. <laughs> kita menimba ilmu dari sumber yang sama. Kita tidak, kita dibiasakan di Al-Azhar itu belajar dan menghormati pandangan-pandangan orang lain. Umpamanya Dalam uh, apa, mazhab-mazhab uh, dalam akidah, dalam uh, Islam, itu kan ada Mu'tazila, ada Ash'ariyah, ada Maturidiyah. Hmm. Ya, itu semuanya diajarkan. Di tempat lain ada yang kafirkan mutazilah Kalau hmm. di Azhar tidak diajarkan. Umpamanya Syiah diajarkan di hmm. uh, Al-Azhar sebagai mazhab yang kelima. Hmm. Karena kita kan mengenal ada empat mazhab dan nah, diajarkan mazhab yang sekarang dianut oleh mayoritas orang Syi'a di Iran itu diazar diajarkan karena dianggap ini adalah bagian dari uh, apa namanya komunitas itu muslim. komunitas muslim. Jadi kalau saya hari ini lalu diminta untuk mengkafirkan hmm. yang dari kecil saya di, diajar hmm. sebagai suatu mazhab yang diterima oleh agama Itu rasanya saya mengingkari apa yang, uh, apa yang saya pelajari Dan apa yang saya yakini hmm. Dan itu saya tidak pernah umpamanya Ikut-ikutan hmm. untuk Mengkafirkan orang syia hmm. Saya selalu mengatakan bahwa Kita ini tidak boleh mengkafirkan Bahwa kita berbeda Berbeda, hmm. kita berbeda dengan orang Kristen Apakah lalu kita katakan Bahwa itu orang Kristen masuk neraka Tidak boleh hmm. uh, Ini dasar pendidikan Yang Pak Qures bawa, saya pun bawa. Sehingga orang-orang garis keras sekarang hmm. melihat Pak Qures itu sebagai Syiah. Hmm. Karena dia ada menulis buku tentang bagaimana persamaan antara sunnah dan Syiah. Hmm. Sehingga Syiah mayoritas yang di Iran ini itu masih dalam lingkup komunitas muslim. Karena kalau mereka bukan lingkup komunitas muslim, hmm. tidak mungkin Saudi Arabia menerima mereka sebagai Orang-orang yang bisa masuk Ke daerah yang suci hmm. Untuk melakukan ya. Umrah dan haji Halusunawasiah Apa? Halusunawasiah Iya <laughs> artinya kita menghormati Saya kadang-kadang bingung hmm. Kok kita ini mau menghormati orang Buddha hmm. Kita mau menghormati orang Hindu hmm. Kita tidak uh, Marah sama mereka Lalu sesama Muslim Justru kita halalkan darahnya hmm. kita uh, anggap mereka sesat hmm. anggap mereka kafir hmm. jangan kita menganut hal ini hmm. kita harusnya menganut pemahaman menghormati perbedaan karena hmm. perbedaan adalah sunnatullah. itu hmm. datangnya dari Tuhan hmm. uh, apa namanya Laya Allah uh, la jaalaum hmm. umatan Wah dalam Quran jelas hmm. kalau Tuhan mau kalian itu bisa saya ciptakan Umat. Menjadi satu umat Terkelama, Kayak malaikat Iya satu umat aja Semuanya orang Indonesia Semuanya orang hitam Semuanya orang putih Semuanya orang Hindu Semuanya semuanya ahli sunnah Semuanya NU NO. semua hmm. Tidak Perbedaan adalah keniscayaan Dan kita diminta untuk Kita berlomba ke dalam kebaikan Apakah kita menuding orang Sebagai kafir, hmm. sesat, apakah itu kita berlomba kebaikan? Hmm. Sama sekali tidak. Hmm. Kita berlomba kebaikan, kita katakan lakum dinukum wal yadin. Ini Alquran mengajarkan kita jelas kok. Hmm. Agama kamu, agama kamu. Agama saya, agama saya. Mazhab kamu, mazhab kamu. Mazhab saya, mazhab saya. Hmm. Nanti ilallahi marji'ukum jami'at hmm. wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Hmm. Kepada Tuhan Kalian ini semuanya yang bertikai hmm. Akan kembali kepada saya hmm. ya Kembali kepada Tuhan Lalu saya yang beberkan ya mana yang benar, ya mana yang salah Karena kalian ini mau kemana hmm. Kembalinya juga ke saya Kata Tuhan hmm. Dan itu kita diajarkan Supaya kita jangan bertikai hmm. Kita jangan Maki-maki hmm. Kita jangan menghalalkan Darah orang lain Kita bilang oke kita ini berbeda Orang kembar aja bisa berbeda kok. Hmm. Anak kembar itu bisa berbeda, apalagi perbedaan uh, uh, saudara bisa, apalagi kelompok ini. Yeah. Jangan menciptakan suatu konflik, suatu pertikaian, kerusuhan hmm. karena perbedaan. Kita hormati, tapi jangan mengganggu dari itu. Uh, apa namanya, di dalam Al-Quran dikatakan Tuhan tidak melarang hmm. untuk umat Islam berbuat baik hmm. kepada non-muslim hmm. selama mereka tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari diarikum. negerimu Diarikum min diarikum ladina lam hmm. yukatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diarikum antabarruhum watuqsitu ilaihim Ini jelas, ini, ini prinsip kan ini hmm. Orang non muslim aja kita disuruh baik Kok masa antara muslim Sama muslim kita Tadi kan Pak Louis bilang ketika kita mentakfir Mengkafirkan yeah. orang lain kafir, ilaman, kafir. Ini Kalau kata ulama yeah. Tidaklah dia itu kafir kecuali dia itu mengkafirkan Saya yeah. nah, Jadi artinya orang kafir adalah orang yang Mengkafirkan orang lain sebetulnya yeah. uh, Kemudian ada juga ulama yang lain Menyebutkan bahwa penyakit dari uh, Dari umat Yang beragama adalah ketika dia Merasa benar sendiri Iya yeah. Dan e, kalau dalam tasawuf yang Pak Alwi tentunya pernah dalami Dan sampai sekarang tentu masih terus dalami, kan Itu adalah penyakit dari hati manusia gitu Mungkin yeah. bagaimana Pak Alwi bisa menjelaskan itu Dengan e, riaknya muncul sekarang ini Dimana ada sekalangan orang yang Sekelompok orang mungkin ya minoritas Yang merasa benar Akhirnya yang lain Seolah-olah masuk neraka semua nah, itu bagaimana menjelaskan dari segi tasawufnya Pak yeah, Jadi tasawuf ini kan Dari akar katanya kan itu hmm. uh, Yang paling gampang untuk kita pahami uh, hmm. adalah uh, Kesucian, pensucian hmm. uh, Dari Pensucian hati Jadi tasawuf itu Usaha kita Untuk mensucikan hati kita Membersihkan hati kita Dari penyakit-penyakit yang ada pada diri kita Dan Di samping itu menjadikan diri kita ini mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Itu tasawuf. Hmm. Jadi kalau kita mau melihat bahwa e, banyak orang menganggap bahwa tasawuf ini e, tidak bisa dijadikan pegangan dalam kehidupan sekarang. Karena ini justru e, menjadikan kehidupan kita tidak tidak berkembang karena melalui tasawuf kita seakan-akan meninggalkan dunia realita tetapi kita hanya melulu membersihkan hati padahal sebenarnya kita bisa menjadi pedagang kita bisa menjadi politisi kita bisa menjadi mahasiswa aktivis dengan tetap menjadikan prinsip tasawuf itu tidak terlupakan atau bagian dari kehidupan kita. Hmm. Bersihkan hati kita. Hmm. Jadi kalau kita e, bertengkar, langsung kita berusaha untuk membersihkan hati, itu akan hilang penyakit hati kita untuk membenci orang. Karena kebencian, e, iri, e, apa e, permusuhan hmm. itu semuanya yang menjadi yang melekat pada diri seseorang, manusia, hmm. itu oleh tasawuf diharapkan e, untuk bisa kita kikis. Hmm. Jadi orang kalau e, marah itu termasuk bagian dari kehidupan manusia. Kita pun kalau marah harus terukur. Jangan e, serta-merta kita melupakan hmm. keindahan yang ada pada diri kita. Kalau kita berselisih, kita juga bersihkan hati kita untuk jangan membenci. Kita bisa berselisih, tapi tidak membenci. Tidak, apalagi e, menyatakan bahwa kitalah yang paling benar. Paling, ungkapan yang paling indah itu dari, kalau tidak salah, Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa pandangan kita bisa berbeda. Mungkin... Pandangan kita, kita anggap benar, tapi uh, mengandung titik-titik elemen kesalahan. Begitu hmm. juga kita anggap pandangan Anda itu keliru, tetapi mungkin saja mengandung elemen kebenaran. Hmm. Jadi apa? Toleransi di dalam melihat pandangan. Tidak akan ada orang yang memegang prinsip Imam Syafi'i ini akan mengatakan bahwa sayalah yang paling benar, dan Anda yang salah. Nah ini yang harus kita hindari. Nah tasawuf ini mendidik manusia untuk melakukan introspeksi. Kenapa saya membenci orang? Kenapa saya uh, uh, menghasut orang? Kenapa saya iri kepada kemajuan orang? Nah ini yang harus ditekan sehingga lambat laun itu akan sirna dari kehidupan kita Sehingga kita melihat orang itu dengan kacamata yang positif karena sudah tidak ada lagi rasa iri rasa benci memang hal ini tidak mudah untuk dicapai oleh uh, apa namanya ilmu tasawuf itu ada yang namanya makam makam stasiun-stasiun Anda oh, untuk mencapai Gambir dari Bogor Anda melalui jati negara hmm. melalui godang dia melalui Apalagi itu ke atas. sampai Soe. Bogor tahu Pak. Yang eh? <laughs> ya, sudah sampai Bogor udah tahu stasiunnya mana aja Pak. Iya, <laughs> nah jadi kadang-kadang kata Imam Ghazali kita itu dalam bepergian Kita dalam bepergian itu pada suatu saat ada keramaian yang mengganggu kita. Kita ikut keramaian itu dan melupakan tujuan kita. Hmm. Jadi kita mau ke Bogor tau-tau sampai di Cibuburk. Ada festival, kita ke Cibubur, sampai habis waktu kita, kita lupa Kita hmm. ini sebenarnya tujuannya ke Bogor, ke, ke, ke, ke Bogor atau ke, ke, ke di mana tujuan kita hmm. Nah jadi eh, tasawuf ini sebenarnya penting dalam kehidupan Dan tasawuf tidak berarti kita lalu meninggalkan dunia hmm. Pedagang yang memiliki eh, eh, apa namanya, karakter E, tasawuf itu tadi Dia tidak akan menipu orang hmm. Dia tidak akan menjual satu kilo itu Dengan sembilan e, e, Di bawah satu kilo Timbangannya Tapi dia jual satu kilo Dia menipu kan hmm. Atau dia tidak akan memberikan janji-janji yang Tidak benar Politisi hmm. juga begitu hmm. Dia e, tidak berkonspirasi Untuk menjatuhkan hmm. e, lawannya Dia secara ksatria Berhadapan perargumentasi dan sebagainya. Tidak membawa emosi yang uh, sifatnya merusak uh, merusak itu menjadi bagian dari kehidupannya. Jadi tasawuf sebenarnya adalah inti dari ajaran Islam. Artinya apa? Tasawuf mendidik manusia untuk memiliki jiwa yang bersih dan memiliki budi pekerti yang luhur. Orang-orang ahli tasawuf mengatakan bahwa sebenarnya tasawuf itu tidak lain adalah akhlak hmm. Dan akhlak inilah yang dibawa oleh Nabi sebagai ajaran utamanya Inna ma bu'ithu li utammima makarimal akhlak Saya diutus untuk menyempurnakan, hmm. Budi pekerti yang sudah ada ini disempurnakan lagi Jadi eh, tentu saja ada yang tidak setuju dengan tasawuf, boleh saja hmm dia bilang tasawuf ini menghabiskan waktu hmm. karena harus zikir, hmm. harus uh, meditasi apa walaupun ada juga ahli-ahli tasawuf mengatakan tidak perlu begitu yang penting jiwa you, you yang senantiasa yang bermeditasi, jiwa you yang senantiasa berzikir. Bagaimana menjadikan jiwa berzikir walaupun berada di pasar? Ingat Tuhan hmm. pada saat salat-salat. Hmm. Ya. Jangan uh, jangan melupakan Tuhan pada saat Anda memiliki aktivitas-aktivitas lain. Berada, jadikan Tuhan itu selalu berada dalam kehidupan Anda. Sehingga tiap langkah selalu kita ingat. Langkah ini kira-kira Tuhan merestui tidak? Nah itulah yang diinginkan oleh ahli-ahli uh, tasawuf. Tidak apa yang dilakukan dengan tarekat, itu semuanya cara. Apa artinya tarekat? Cara untuk mencapai tujuan yang mulia. Tidak tidak mesti tarekat itu lalu kita uh, menghabiskan waktu uh, 20 jam. Tidak, tidak perlu. Tarekat itu... Tariqah. -tari. Tariqah tariqa itu adalah media, uh, jalan, Dan, jalan menuju tujuan. Dan tujuan tasawuf ini tidak lain adalah mengetahui diri Anda. Bahwa Anda itu adalah hamba Tuhan yang mempunyai tanggung jawab di dunia ini. Dan apa tanggung jawab kita di dunia ini? Untuk menciptakan keharmonisan, rahma. Tidak menciptakan kerusuhan. Hmm. Kalau Anda merasa paling benar lalu menuding orang, paling tidak rusuh hatinya orang yang dituduh. Hmm. kalau Paling tidak ada orang yang marah karena dia dituduh. Hmm. Itu nanti akan menjadikan dia menuduh kembali. Dan itulah bibit daripada permusuhan. Uh, permusuhan Dan permusuhan ini akhirnya bisa Menjalar kemana-mana Dan menjadikan kehidupan ini Tidak uh, Tidak nikmat untuk dijalani ya. Nah itulah Alwi, uh, Terakhir Palwi Lwi Menjalani hidup sekian lama dengan pengalaman yang Bagi sebagian orang Indonesia tidak mengalaminya Dan pengalaman yang langka tentunya Pada titik ini nih Pak Lwi uh, Sudah berada pada titik yang Ada kegundahan-kegundahan, keresahan yang melihat kondisi saat ini? Apa yang paling meresahkan Pak Alwi dan menurut Pak Alwi apa solusinya? Uh, ya kita melihat sekarang ini sepertinya tidak pernah terjadi pada masa, taruhlah 20 tahun yang lalu, hmm. dimana ada kelompok-kelompok radikal ya. Hmm. Kelompok yang merasa dirinya yang paling benar. Hmm. Dimana-mana uh, pandai mengeritik, pandai menghujat, pandai me, bahkan sampai mengkafirkan, menghalalkan darah dan sebagainya. Hal ini kita tidak ketahui dan tidak pernah terbayangkan akan terjadi di Indonesia kalau umpamanya di Timur Tengah karena mereka mempunyai sejarah permusuhan. Hmm. Ya, artinya eh, pernahlah ada tokohnya yang dipenjara, pernahlah ada tokohnya yang dimaki, pernah ini. Tapi kita di Indonesia ini sebenarnya daerah yang tenang hmm. ya daerah yang lepas dari lepasteks yang ada di yang ada di Timur Tengah Nah jadi kalau ini dibawa kemari akhirnya kita terombang- ambing banyak sekali pemuda-pemuda kita yang tidak yang ingin menjadi muslim yang baik hmm. tetapi dia kebetulan mendapatkan guru yang merasa dialah yang paling benar hmm. sehingga guru-guru lain itu dianggap Tidak benar, bahkan sesat. Karena dia masih muda dan dia tidak tahu perjalanan sejarah pemahaman Islam ini, dia langsung mengambil dari guru yang dianggap ini adalah uh, panutannya, dia akan ikut bersama dengan panutannya yang uh, sangat disayangkan, tidak mengajarkan toleransi, tetapi justru dengan dalih mau membersihkan Uh, ajaran Islam dari uh, kontaminasi pandangan-pandangan luar sehingga anak muda yang antusias yang bersemangat ini merasa dia ingin menjadi seorang muslim yang betul-betul uh, muslim yang bersih, muslim yang tidak terkontaminasi akhirnya mengikuti pandangan-pandangan orang yang uh, datang apakah dia dengan niat yang baik Apakah dengan agenda tertentu uh, Kita tidak tahu Anggaplah bahwa dia dengan niat yang baik Tetapi niat yang baik Dengan uh, pencerahan yang keliru hmm. Juga akan menghasilkan Hasil yang Hal yang tidak benar hmm. ya Anggaplah semuanya itu datang Dengan niat yang baik Mau mengajarkan Islam ke Indonesia Mau uh, uh, Menjadikan bangsa Indonesia ini Betul-betul Menjadi bangsa Muslim yang Yang patuh, muslim yang bersih dari kontaminasi Muslim yang puritan dan sebagainya Anggap niat yang baik Tetapi cara mereka berdakwah tidak sesuai dengan cara Nabi Tidak sesuai dengan cara para wali-wali yang datang kemari Yang dengan cara persuasif Nabi itu seumur berdakwah tidak pernah memaki orang Apalagi mengkafirkan orang Nabi selalu berusaha untuk mengayomi Bayangkan Nabi itu membiarkan Ada delegasi Kristen Najran datang Berkunjung ke Nabi Pada saat mereka mau berbakti Dipersilahkan ke masjidnya Begitu toleran Dan itu semuanya tercermin di dalam Al-Quran yang tadi kita sampaikan hmm. Tidak tidak benar seorang Muslim itu untuk berlaku kasar, berlaku tidak adil kepada non-Muslim hmm. Kalau non-Muslimnya itu baik-baik sama kita hmm. Dan selama non-Muslimnya itu baik-baik, maka kita juga harus baik-baik hmm. uh, Apalagi sesama Muslim hmm. Kalau mazhabnya lain biar mazhab mereka lain hmm. toh kita mempertahankan mazhab kita hmm. jangan menuding mereka sebagai di luar kelompok tadi dari itu tokoh-tokoh dulu itu selalu menjadikan ahlul kiblah selama orang itu hmm. menyatakan syahadat dan dia masih salat menuju Ka'bah ahlul kiblah dia itu muslim jangan dikafirkan hmm. jangan dianggap sesat kita boleh bilang berbeda Anda ini berbeda sama kita. Kalau perlu, Anda biar di tempat Anda saja. Kita ini sudah punya tata cara sendiri. Kita sudah punya Pancasila. Kita sudah punya keharmonisan. Kita sudah punya pemahaman keagamaan yang dianut oleh tokoh Muhammadiyah, tokoh NU. NO. Yang semuanya yang, tidak ada masalah dengan fondasi. selama ini tidak pernah ada masalah. Sudahlah, yang baru-baru ini kembali berkipra di tempat Anda, di mana Anda datang dari sana. Kita biar... Kembangkan apa yang sudah menjadi bagian dari kita. Hmm. Itu yang saya harapkan dari anak-anak muda. Jangan terkecoh hmm. oleh uh, uh, apa namanya oleh uh, appearance ya hmm. dari tokoh-tokoh Islam ya hmm. dengan pakaiannya dengan tata caranya tapi lihat isinya. Hmm. Apakah ini bertentangan dengan uh, apa yang diajarkan oleh tokoh-tokoh Muslim yang selama ini membesarkan Islam di Indonesia ini sampai mencapai 85% yang tadinya umat Buddha dan apa Hindu menjadi umat Islam. Terakhir saya ingin mengomentari hmm. Presiden Sisi baru-baru ini waktu hmm. saya bertemu, beliau mengatakan kami melihat Indonesia sebagai muslim yang toleran karena kalau tidak toleran tidak mungkin eh uh, Borobudur tempat peribadatan Buddha yang begitu tua dipelihara dan tetap uh, di uh, apa namanya dijadikan sebagai tempat peribadatan orang Buddha. Kalau tidak toleran maka eh uh, Borobudur ini sudah lama hancur. Nah, itu menunjukkan betapa Umat Islam di Indonesia ini patut berbangga bahwa dia sangat toleran, dia sangat menghormati perbedaan. Okay. Okay. Terima kasih Pak Alwi, eh, sangat bermakna dan Alhamdulillah kita telah menyelesaikan wawancara kita pada hari ini lebih dari satu jam. Terima kasih Pak Alwi dan semoga apa yang disampaikan Pak Alwi bermanfaat buat kita semua. Dan eh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.